JURUSYANGKANKUBARIKAN CARANGOYANG CARANGOYANG s a y a n g j a n g l a g a w a t o n s e r HUBUNGANKITA s e m u l a a d u n g k a p i s e k a r a n g k e c i l b a g a i k a n ASUM SEMARMESEM SEMARMESEM j u、um、r u s y a n g s a n g a t t a k p u t e r u j i TERPERCAYA TANPA ANJURAN DOKTER g a k h a r u s p u t t e r m u t t e r j u k u s i d u SOLUSHINGA p e r g i ke b a h a s a j e l a s u s a m p a BAH SAYA PUTUSYINTAJIKALA シャ s a ファティーにいないのかしら ジャンバリスイ。<音楽> h a r u s pisan.、Mm. Gak <laughs>、nah, senang-senang aja. Maksudnya apa, ini sebuah ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Pertandingan lah gitu ya, pertandingan. Pertandingan bernyanyi, kompetisi bernyanyi. Tapi kamu tampil seperti ini adalah panggung kamu sendiri. Terima kasih kan kamu. Kayak, kayak semacam kamu udah punya album. Uh, ini fans-fans、uh, kamu yang udah beli、uh, album kamu. <laughs> Terus. Tadi saya setiap melihat penampilan kamu tadi kayak tidak menyadari bahwa ini adalah sebuah ajang uh, uh, pencarian bakat gitu ya, Indonesian Idol. Nah itu yang, yang harus kamu、uh, apa namanya? Uh, kuatkan karena kamu udah ada sense of performernya kuat banget dan saya senang banget. Terus yang apa ya, yang gue s e n e n g dari pertama kali kamu masuk audisi s a m p a i sekarang adalah fashion kamu. Makasih Kak Arno. Itu gak tau. Buat saya penampilan、uh, fashion, yeah. Yeah. fashion、uh, atau baju atau kostum buat saya itu sangat penting sebagai performer. Karena orang udah dateng melihat, mau jauh-jauh melihat kamu gitu kan. Terus misalnya kamu pakai bajunya biasa-biasa aja kayak kalau buat gue sih kayak kurang a a y k k n a r g a i n aja gitu ngerti gak sih. Dan kamu aware terhadap itu dan saya seneng banget. Cuma n catatan tadi juga Ari, Bisik-bisik, Maya. Bad newsnya nih, bad newsnya, dikit. Penguasaan mic h a t i a t i Terutama、yeah. tadi pas kamu di depan pas nge-rap. Itu ada beberapa kata yang gak kedenger karena micnya terlalu jauh. Itu a t i a t i aja, oke.、Okay? Karena、uh, kalau mic terlalu jauh dan akhirnya dia gak kedenger.、Uh, apa yang tersampaikan dari lirik itu bisa hilang semuanya. Tapi overall, halus pisah. i a l h terima kasih n y a Ayu. Ayu,、uh, saya mau tanya kamu sebenarnya mau berbicara apa di, di lagu ini? Saya ini ini mungkin genrenya saya n gak g ngerti ya, saya kan penggemar、uh, musik pop. Saya tidak tahu ini lagu-lagu g e n r e a p a dan message-nya apa?、Mu、ini penyanyinya Nella Karisma, judulnya Jarang o y a n g ya? Ini aslinya koplo kalau gak salah? Aslinya koplo. Jadi dibikin reggae gitu. Oke、okay, uh, ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya itu tentang、uh, cewek itu suka sama cowok. Tapi kalau misalnya cowoknya n gak g suka misalnya minta putus nanti larinya ke mbah gitu. Biar supaya balik lagi gitu. Ke mana ke mbah? Ke mbah gitu mbah dukun gitu. Ini kita, <laughs> karena tadi kita bisik-bisik. Uh, sebelah saya、uh, Judika ini gak ngerti message-nya apa. Lagunya...mungkin、uh, tau. Gak tau Judika tau lagunya gak sih? a t a k tau, jarang o y a n g n y a doang o k e Tapi message-nya tau gak? Message-nya tau, pesannya. Lu makanya nanya. Pesan A, Art, ini pesan masalahnya、lo. tadi kamu nyanyikan sebuah lagu tuh.、Uh, pesannya tidak sampai ke Judika. Saya pun tidak tau h、uh, arti lagu ini apa. Sebenarnya kamu tuh sangat memberi warna karakter yang berbeda diantara penyanyi-penyanyi yang lain. Which is itu bagus sekali. Sangat bagus. Cuman、uh, menurut saya begini. Kalau kamu bernyanyi dengan tipikal yang seperti ini terus. Saya n gak g tahu kamu, saya penasaran kamu nyanyi lagu slow. Apakah bisa menyayat-nyayat hati atau tidak gitu loh. Kalau kamu selama Mai, bisa, ini...、Mai. Lu inget n gak g dia waktu audisi lu, lu tantang dia jadi p a k a i lagu apa ya? Yuk yang waktu audisi langsung lagu Kasih slow. Kasih bayangan.、Uh -huh. Keren dia, keren.、Eh, tapi uh, uh, gini loh. Menurut saya itu belum memakai sebuah rasa yang indah. Waktu yang audisi lu masih inget gak? Bagus ya, lagi. Tapi belum yang... Aduh gila ini lagu bikin... bikin coba deh,、nangis. coba coba lu nyanyi coba lagi, supaya nyanyi lagu, Bunda Maya sekarang. c o a nyanyi lagu slow.、Coba、nyanyi、deh. lagu slow dengan perasaan yang sangat indah. Jadi aku、yang、pengen tau. Karena vokal timbra kamu ini kalau begini terus...、Uh, ...akan ada puasnya di, di daerah yang aman ini terus. Saya penasaran kamu nyanyi lagu slow dengan menyayat hati yang mengiris-iris... ...kalau perlu s i l a t di b a w a kesini. Perih, perih, jangan, perih. Jangan, perih. Jangan, jangan, jangan. Ntar masuk b e r i t a n tuh. Oh jangan ya,、mungkin、saya ingin tau h itu. Mungkin maksud Maya begini, ayo. Di babak-babak dengan panggung besar ini, kamu menyanyikan 80% swagnya. Coba mungkin maksud Maya, berikan satu lagu ballad atau lagu ya, love song mungkin Maya. t a p i ketika di tengah kamu kasih sentuhan kayak misalkan swag. Mungkin itu yang dimaksud Maya, mungkin ya. Bener begitu Maya? Ya,、uh, karena ini kamu nanti akan terjun ke masyarakat. Bikin, Which is... terjun ke pasar, pasar. Whichis kamu tidak akan bernyanyi lagu n y a dengan genre yang sama terus seperti ini atau karakter vokal yang sama seperti ini terus, kamu akan ditantang dengan lagu slow, lagu bahasa Indonesia entah bahasa Inggris tapi basu, lagu yang slow yang menyayat hati. Saya belum pernah lihat kamu sukses di situ, belum pernah.、Lihat. Sukses, coba audisi lu nyanyi sekarang. Coba, coba. coba. Lu nyanyi sekarang, sekarang g a a a berseberangan sama Maya. Yang... Ayo lo. Lagunya yang kemarin apa yang? Iya boleh gak apa -apa. Apa nggak apa-apa. Apa ya? Jangan yang kemarin, yang audisi aja. Yang、oh, a ya. y、uh、a -huh. Audisi nyanyi lagu apa? バイアン。<音楽> サンバイブダマヤラスの standing ovation、eh? oh, oh. oh.。ハペゴマナ。ハペゴマナ。 Ini bagus banget. i y a k a n y a masih perlu silat t a d Gak、Banya. soalnya gue masih inget, gue masih inget dia audisi、ya. ditantang gini bagus. bagus. Oh enggak audisi masih lebih, ini bagusan sekarang dibanding audisi. Ya, ya. karena ditantang、lebih、malu. Ma ya ini lebih <laughs> bagus sekarang daripada audisi. Karena audisi kamu masih lebih ngaung a u n g a u a r a Kamu tuh, suara kamu tuh、uh, hampir sama seperti ex penyanyi saya Pinkan. g Yang dia kalau nyanyi i t u selalu ngaung a u n g a u Jadi ada hal yang kamu harus rem. Kamu harus rem bahwa kamu gak, gak melulu semua part dikasih. Gaya seperti itu.、Okay. Harus ada rasa, itu aja sih. Terima kasih Bunda dan... Terima kasih Bunda. Udah pasti dong lebih bagus daripada audisi. Kamu udah disini kan udah belajar banyak banget、oh、gitu kan. Oh nila. Iya <laughs> kan, luar biasa sekali. Tapi saya kalau misalnya saya jadi dosen kamu, saya pasti n g a s i h kamu nilai perfect score. Thank you. eh tapi ayu ngomong-ngomong kamu kuliah di mana di Jogja di Jogja、ya. dan、uh, mama kamu tinggal di Cilegon Cilegon nah itu、uh, sekarang ini kamu di karantina tiga udah tiga mingguan ya iya hampir sebulan、oh, hampir sebulan ya itu kangen dong ya sama keluarga lu kangen di rumah. banget yang pasti tapi udah terobatin soal n y a mamanya datang oh ini mama di sini oh mama lagi ada di situ halo t a n a e wow n a n g i s ya b e n t a r mama itu yang pakai baju putih atau yang pakai、ini k e b a r a n aku yang baju putih. Oh iya iya kebaran、yang、ya. <laughs> Oke、okay, tapi、mama. sekarang ini、um, kan ada mama nih yang lagi, mama pasti bangga banget sama Ayu ya Tante ya.、Uh, ada yang mau disampaikan mungkin ke Ayu? Ayu, mama Ayu. <laughs> ayu t e t a p semangat ya, yuk. Iya ma, sayang mama. Mama juga sayang Ayu. バ、right. t オンコーバーキーです。 you、yeah. よかった。Ah. みんなの友達と一緒にいるのみんなの l 達と一緒にいるの Ayu hampir saja tersisi h karena Anda tidak memberikan banyak vote untuknya. Nah, vote Anda itu sangat berpengaruh. Tidak peduli kalau misalnya juri sudah memberikan pujian atau kritikan tapi semuanya tergantung di vote Anda. Jadi vote sekarang sebanyak-banyaknya apabila Anda ingin Ayu terus berada di atas panggung spektakuler. Caranya gimana Ayu? Indonesia, khususnya daerah Yogyakarta, Cilegon, Serom, Banten, Padana, Sulawesi. Jangan lupa ya, dukung aku dengan c a r a ketik Ayu, AYU, kirim ke 95151. Salam Swaging. g Salam Swaging, g beri dukungan Anda untuk Ayu dengan ketik nama finali seperti s di bawah ini. Ayu, great job. Thank you so much. Great performance. Thank you, a s Thank you semuanya. k e r e m abis. Thank you.